sebab ya, bismillah yang berikutnya adalah at-tahzir sekarang di antara uslubnya adalah uslub tahzir huwa tanbihul mukhatabi ila amrin makruhin liyajtanibahu adalah memberikan tanbih peringatan kepada orang yang diajak berbicara, ila amrin makruhin terhadap sebuah perkara yang dibenci. Jadi kita memberikan tanbih kepada orang yang kita ajak berbicara tentang sebuah perkara yang sifat perkara itu dibenci. Liyajtani agar orang yang diajak berbicara ini menjauhi perkara tersebut. Itu namanya kalimat tahzir. Yaitu memberikan tanbi, memberikan peringatan pada orang yang diajak berbicara tentang sebuah perkara yang dibenci, perkara yang tidak baik, kalau dikerjakan. Tujuannya liyajitani bahu agar dia menjauhi perkara tersebut. Wayas malu salah sata umurin. Dan dia ini mencakup tiga perkara. Ini sama persis sama pembahasan masalah igro. Cuman kalau al igro amrin mahmudin, kalau tahzir amrin makruhin. Itu perbedaannya. Ya, kalau al igro itu perkara yang dipuji, kalau tahzir itu perkara yang dibenci. Maka kalau ingin melihat pembahasan yang lebih lanjutnya nanti itu persis dengan pembahasan ketika membahas al igro dilihat ke situ. Sama Dia juga tersusun dengan tiga perkara Yang pertama Al-Muhazzir Kemudian Al-Muhazzar Kemudian Al-Mahzur Jadi ada Al-Muhazzir, Al-Muhazzar, ada Al-Mahzur Mislu qawdil abi li ibnihi, Seperti perkataan seorang ayah kepada anaknya Al-Kaziba, Al-Kaziba ya? Al-Kaziba, Al-Kaziba Nah, di sini nanti pembahasannya. Al-Kazibah yang pertama itu sebagai maf'ulunbi. Fiilnya sama seperti igro. Mahzub, wujuban. Ditakdirkan ada di situ fiil yang mencocoki konteks kalimat yang kita inginkan. Mungkin kalau di sini seperti. Ijitanib Al-Kazibah Al-Kazibah. Jawilah perbuatan dusta. Atau jawilah perbuatan dusta tersebut. Ya, di situ kita kasih fiil takdirnya ijtanib. Jadi ketika ada seorang ayah berkata kepada anaknya seperti itu, al-kadziba al-kadziba, maka perkara yang diinginkan di situ adalah perkara yang dibenci, perkara yang tidak disukai. Tujuannya nanti agar orang yang diajak berbicara meninggalkan atau menjauhi perkara tersebut poinnya sama dengan al igro ini al kadhiba mafulun bi li fi'lin mahzufin taqdiru ijtanib atau tajannab tafalla yatafallu ya menjauhi la al kadhiba yang kedua taukidun lafdhiyun dia adalah tauqid lafdhi mansubun yang dibaca nasab wala matu nasbihi al fathatu dan tanda nasabnya itu dengan fathah Fa al-muhazziru huwa abu Muhazzir di sini adalah al-abu, bapak yang berbicara, orang yang berbicara maksudnya. Orang yang berbicara yang memberikan peringatan tersebut. Kemudian al-muhazzar, al-mukhatab, al-ibnu. Muhazzarnya di sini adalah orang yang diajak berbicara. Dan di sini statusnya adalah seorang anak. Karena seorang ayah berbicara kepada anaknya. Wal kadzibu Hual mahzuru dan al kadzib di sini al kazib yang pertama itu namanya al mahzur, ya dia sebagai mafulun bi, namun di satu sisi kedudukannya itu sebagai al mahzur. Nah, ini sama persis dengan pembahasan al igro, ya cuma beda jenis saja. Kalau al igro, yaitu jenis pada fiil perbuatan yang terpuji. Yang kita berikan dorongan agar dikerjakan. Kalau atas zir, pada perbuatan yang dibenci. Dan kita memberikan peringatan agar perbuatan itu dijauhi. Bukan kita berikan dorongan agar dikerjakan, bukan. Tapi kita berikan peringatan agar perbuatan itu dijauhi. Kemudian suara uslubi tahzir. Bentuk uslub tahzir. Bentuk-bentuknya apa saja? Ini juga sama. Yang pertama al-mukarror, yaitu dengan cara diulang al-kaziba, al-kaziba. Dan ini sama seperti pembahasan masalah al-mugrobihi. Kemudian yang kedua al-maatofu, yaitu dengan mengatofkan al-kaziba wal khianata. Jadi ijtinib al-kaziba wal khianata. Kemudian al-mufradu yaitu dengan bentuk mufrad Bukan dengan bentuk pengulangan lafad Atau bukan dengan bentuk di atofkan. Seperti hmm. al-kaziba innahu khulukul munafikin Hati-hatilah dari perkara dusta Karena sesungguhnya dusta itu adalah akhlaknya orang-orang munafik terangainya orang-orang munafik Kemudian sekarang lihat at-tahzir bi-iyaka wa yaitu melakukan tahzir dengan kata iyaka. Seperti dalam hadisnya iyakawalkazibah, hati-hatilah engkau dari perbuatan dusta. Di sini tidak harus dengan iyaka ya. Bisa dengan Iyaka, atau bisa dengan saudara-saudaranya. Seperti Iyaki, Iyakuma, Iyakum, Iyakuna. Ya, jadi bisa dengan Iyaka, kalau yang kalian berikan peringatan itu adalah satu orang laki-laki. Atau dengan saudara-saudaranya, kalau yang kalian berikan peringatan itu adalah perempuan. Berarti menggunakan Iyaki. Oke. Atau kalau misalkan dua orang yang kalian ajak berbicara, baik laki-laki ataupun perempuan, kalian boleh menggunakan iya kuma. Paham? Kalau mereka yang kalian ajak berbicara adalah banyak laki-laki, berarti nanti iya kumwal kazibah. Kalau yang kalian ajak berbicara nanti banyak wanita, iya kunna. Ya, iya kunna. Itu kalimat dari saudara-saudaranya iyaka. Jadi bisa iyaka atau saudaranya. Iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Tidak harus hanya dengan iyaka saja. Di sini dalam kitab kita Musonif hanya mendatangkan dengan lafadz iyya ka, cuma kalau dalam kitab Mausuaf milik beliau juga beliau menyebutkan dengan lima sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. <tis> seperti iyya ka wal kaziba, iyya ka al kaziba, iyya ka min al kazib iyaka maf'ulun bi li fi'lin mahzufin taqdiruhu ihzar wal kafu harfu khitabin kafnya nanti adalah harful khitab Nih? Jadi kalau iyakanya Dia itu maf'ul bi yang pertama Maf'ul bi Dari fi'il Mahzub, fi'il yang dibuang Takdirnya ihzar Adapun kafnya adalah harful khitob Ya, kafnya adalah harful khitob Adapun al-kaziba itu maf'ulun bi yang kedua Sama dari fi'il ihzar juga jadi kan iyaka walkazibah. Paham ini? Atau iyaka al-kazibah. Maka nanti al-kazibahnya adalah harful al-kazibah adalah maful bi yang kedua. Itu kalau kita baca iyaka al-kazibah. Nanti anda perinci lagi. Cara yang perlu diperhatikan tentang masalah cara membuat kalimat tahzir menggunakan iyaka. Tadi sudah anda sebutkan ya, tidak harus dengan iyaka saja, saudara-saudaranya pun boleh. Iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Lima-limanya ini boleh. Contohnya nanti, cara membuat yang pertama... Cara membuatnya ada tiga. Yang pertama, iya ka ditambah isim. Seperti, iya ka al-kaziba. Kemudian nanti, yang kedua, iya ka ditambah waw, ditambah isim. Menjadi, iya ka wal-kaziba. Yang ketiga, iya ka ditambah min harfujer, ditambah isim. Seperti, iya ka min al-kazibi. Ini termasuk uslub dari kalimat tahzir. Ya, caranya ada tiga kalau mau menggunakan kalimat tahzir. yang eh, menggunakan kata iyaka. Iyaka ditambah isim berarti iyaka al-kazibah. cara yang pertama. Cara yang kedua, iyaka ditambah waw, ditambah isim. Itu uslub tahzir menggunakan iyaka juga. Iyaka wal kaziba. Yang ketiga, iyaka ditambah harfu jer, ditambah isim. Ditambah joruf jermin. Berarti, iyaka minal kazibi. Iya, iyaka minal kazibi. Ini kalau kita memakai iyaka, ya, nanti kalau memakai selain iyaka, misalkan iyakum al-kaziba atau iyakum wal-kaziba atau iyakum minal-kazibi juga boleh. Kita ingin memperingatkan sebuah perkara Yang perkara itu gak bagus Perkara itu Tidak dicintai atau perkara itu Dibenci Kita ingin menyampaikan kepada seseorang Yang kita ajak berbicara entah suami kita Atau anak kita Atau orang tua kita Yang dia itu menjadi Mekhotop lawan berbicara kita Tujuan penyampaian Berita itu untuk Agar dia menjauhinya Agar orang yang kita ajak berbicara itu Menjauhi perkara yang kita tahzir Perkara yang kita peringatkan tadi Jadi Ada al muhazzir Ada al muhazzar Ada al mahzur Ya semuanya itu Harus diperhatikan ketiga-tiganya Dan nanti Juga ada pembahasan Masalah Menggunakan iya ka iya ke ini termasuk Sigo tahzir yang sering dijumpai. Ya, Caranya tadi ada tiga. Iyaka ditambah isim. Iyaka ditambah waw tambah isim. Atau Iyaka ditambah huruf jermin ditambah isim. Dan ini ingat tidak terbatas hanya Iyaka saja. Saudara-saudaranya. Iyaki. Iyakum. Iyakuma. Iyakunna. Hanya itu ya. Karena hanya ini yang domir mukhotob. Kalau Iyahu, iyahuma itu yang goib. Kalau Iyaya, Iyana itu yang mutakal. Mutakalim. Sehingga yang goib sama yang mutakalim itu enggak masuk. Yang saudaranya ini, ya itu tadi. Iyaka, Iyakuma, Iyakum, Iyaki, Iyakuma, Iyakunna. Hanya itu. Saya lanjutkan ke Al-Istisos. Perhatikan sekarang termasuk Sekarang termasuk dari Uslub dalam bahasa Arab ada dinamakan dengan Al-Ikhtisos. Perhatikan definisinya. Huwa ayya'tiyya domirun lil mutakallim ghaliban. Fi awwalil kalam. Wahazad domiru fihi gumudun. Summa ya'tiba'dahu ismun zahirun ma'rifatan. Liwaddiha al-gumuda al-mawjuda. Fid domiri as-sabik. Al-Ekhtisos, yaitu, datangnya domir mutakallim, Goliban, itu, Kebanyakannya. Fi awwalil kalam. Di awal sebuah kalam. Dia dibuka dengan domir munfasil. Maksudnya ini. Tapi yang sifatnya. Lil mutakallim. Berarti hanya ana dan nahnu saja. Paham? Kalau domir munfasil, rofa munfasil, untuk mutakalimnya ya, ana dan nahnu. Itu datang di awal kalam. Wahazad domiru fihi gumudun. Dan domir ini, di dalamnya ada bentuk gumud, yaitu ketidakjelasan. Siapa yang dimaksudkan dari domir itu, tidak tahu kita. Ya. Di dalamnya ada bentuk ketidakjelasan. Yang nanti ketidakjelasan ini perhatikan maksudnya, dia itu membutuhkan sesuatu untuk menjelaskan maksudnya. Jadi kalau kita hanya mengatakan ana ataupun nahnu, di sini kan kalimat yang sifatnya masih mubham. Masih ghamid, yaitu masih belum jelas siapa yang dimaksudkan gitu. Paham? Sehingga dia membutuhkan sesuatu atau sebuah isim yang datang setelahnya yang menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dari domir tersebut. Semayak tiba dahui ism zohirun makarifatan, kemudian setelah domir tersebut datang sebuah isim zahir. paham? Datang sebuah isim yang zahir. yang terlihat. Ma'rifatan dalam keadaan ma'rifat. Nanti akan disebutkan bentuk-bentuk isimnya. Liwadhiha al-gumuda al-maujuda fit-domiri as-sabiq. Tujuan isim zahir tadi itu apa? Untuk memberikan penjelasan terhadap al-gumuda, al-gumuda yaitu sesuatu yang tidak jelas. Al-Mawjuda yang didapatkan Fid-Domiri As-Sabiq Pada domir yang terletak sebelum dirinya Ya, yang terletak pada domir Yang terletak pada domir yang sebelum dia Jadi ingat ya, ikhtifos Yaitu Ada sebuah domir mutakallim Domir rofa munfasil Tapi hanya untuk yang mutakallim saja. Berarti antara nahnu dan ana. Ah, Domir ini, domir mutakallim ini datangnya di awal kalam, di awal jumlah. Dan domir ini itu gairu wadih. Gumu gumudun, yaitu di dalamnya itu ada bentuk ketidakjelasan, belum jelas. sehingga summa yatibadahu ismun zahiran ma'rifatan sehingga perlu datang isim zahir setelahnya yang berbentuk isim ma'rifat harus berbentuk ma'rifat ya tujuannya paliyad diha al-gumudha al-mawjuda fi dhomiri isim ini fungsinya untuk memberikan penjelasan kepada sesuatu yang tidak jelas yang didapatkan pada domir sebelumnya Misalkan gini, kita ambil contoh, kalian mendapati sebuah kertas tulisannya Ana Goyru Zolimin. Seperti contoh di buku kita itu ya, Ana Goyru Zolimin. Misalkan seperti itu, Al-Muslimnya kita buang dulu. Itu kalian dapatkan di sebuah kertas. ya, Lagi apa, jalan, ada sebuah kertas tulisannya ketika diambil tulisannya Ana Goyru Zolimin. Saya tidak berbuat zolim. Nah, ana di sini, kalian nggak tahu siapa orangnya. Dia seorang ustadzkah, dia seorang muridkah, dia orang muslimkah, ataukah dia orang kafir? Kita nggak tahu. Dia muslim ataukah dia kafir? Kita nggak tahu statusnya. Berarti menunjukkan ana di sini masih dalam status yang tidak jelas, belum bisa difahami. Siapa isi di dalamnya. Dari kata ana itu. Sehingga kalau misalkan kita datangkan isi ma'rifat setelahnya. Untuk menjelaskan ana itu. Maka menjadi ana al muslima goyru zalimin. Saya. Maksudnya saya ini siapa? Al muslima. Maksudnya adalah saya itu seorang muslim. ya Goyru zalimin. Tidak berbuat zalim. Ya, ana al-Muslima goyirul zolimin. Saya aani maksudnya al-Muslima, maksudnya saya di sini. Jadi aslinya gini, saya al saya itu adalah seorang Muslim yang goyirul zolim, yang tidak berbuat zolim. Berarti saya di situ, ana di situ bukan yang diinginkan orang kafir, tapi adalah orang Muslim. Nah, ini ingat Uslubnya namanya al-ikhthos. Al-Muslimah maf'ulun bihi li fi'lin mahzufin takdiruhu akhussu au aksudu au a'ni -ak Ini takdirnya akhussu, fil mudari semua ini ya Akhussu saya mengkhususkan, aksudu saya memaksudkan, a'ni yang saya inginkan Wahuwa al-ismu al-mukhtasu mansubun al muslima di sini itu dinamakan isim makhutas Isim yang dikhususkan yang dia itu dibaca nasab, waala matunasbihi alfat-hatu dan tanda nasabnya itu dengan fathah. Ya, itu al istiswas. Jadi nanti al-Muslima kan, anak al-Muslima, goirudzalimin. Ya, goirudzalimin. Maka Al-Muslima di situ nanti dia itu adalah sebagai maf'ulun bi untuk fiil yang mahzuf. Takdir fiilnya akhusu, akhusudu, akni. Itu takdir fiilnya nanti. Terserah yang mana yang mau ditakdirkan yang bisa mencocoki maksud dari kalimat di atas. Ah, isim ini wahwa, wahwa tu maksudnya Al-Muslima itu itu adalah isim al-mukhtas, isim yang dikhususkan. Jadi nanti ada namanya ikhtisas. Kemudian nanti ada namanya eh al-mukhtas atau al-makhsus yaitu isim yang setelahnya namanya al-makhsus. Ya, susunan seperti ini namanya al-ikhtisas. Isimnya al-muslimah itu itu namanya Al-Makhsus atau Al-Mukhtas Isim yang dikhususkan Dia sebagai Makhlubi Namun di satu sisi penamaannya Dia sebagai Al-Makhsus atau Al-Mukhtas Dia nasab Dan tanda nasabnya itu menggunakan Fathah Dan contoh yang lain <tuh> Nahnu Al-Muallimina Khairul Mihin Ya Nahnu kalau seandainya kita mengatakan nahnu khairul mihin, seandainya begitu saja, maka nanti nahnu di sini tidak kita ketahui siapa dia. Ya, Tapi kalau ada al-muallimina, yaitu ada orang-orang yang muallim, orang-orang yang mengajari, atau maksudnya adalah para guru, maka diketahui nahnu di sini adalah para guru. Adapun dokter, ataupun selain daripada mereka, selain daripada guru, enggak masuk dalam kata Nahnu. Nah, disinilah dinamakan dengan Al-Ikhtisos. Karena domir Nahnu itu masih gumut, masih tidak jelas, belum bisa diketahui siapa yang diinginkan, maka perlu mendatangkan isim setelahnya. Nah, isim ini kita datangkan tujuannya untuk menjelaskan siapa yang berada di domir mutakallim tadi. Nahnu dan ana itu. Paham? Nah, nanti isim ini, kalau kita datangkan untuk memberikan penjelasan kepada kata sebelumnya, domir sebelumnya. Itu harus dalam keadaan nasab Sebagai maf'ulun bi. Paham? Dia harus nasab sebagai mafulun di, fiilnya mana? Fiilnya mahdzuf, takdirnya akhusu, aqsudu dan a'ni. Ya, kalau ini nanti takdir fiilnya yaitu dengan takdir fiil mudhari. Bukan dengan fiil amr. Ya, takdir fiilnya itu nanti dengan takdir fiil mudhari bukan dengan fiil amr. Al-Mu'allimina mafulun bihi li fi'lin mahzufin takdiruh akhusu au aksudu au a'ni wahuwal ismu al-mukhtasu mansubun wa'alamatunasbihi al-ya'u li'annahu jam'u muzakarin salimun wa mislu qawlin Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wa inna Ala Muhammadin, la tahilulana as ko. Di situ inna aslinya adalah inanna, ya, inna di situ aslinya adalah inanna. Na. Ada nahnu domir nahnu di situ. Siapa yang dimaksudkan dari nahnu di sini? Ala Muhammadin, ya, adalah keluarganya Muhammad. La tahillulana tidak halal bagi kami Yaitu mendapatkan atau memakan sesuatu dari Sodakoh Jadi keturunan Nabi SAW Itu tidak memakan sesuatu yang sifatnya sodakoh Namun kalau hadiah Maka mereka memakannya Di sini Ala Muhammadin Alanya di situ nanti sebagai makhulunbi Dari fi'il yang mahzuf Karena kalau dikatakan inna sesungguhnya kami, di situ ada domir nahnunya. Kalau dikatakan sesungguhnya kami, kami di sini belum jelas siapa. Ya, bisa jadi keluarganya Rasulullah, bisa jadi keluarganya yang lain. Sehingga ketika dikatakan ala Muhammadin, maka jelaslah bahwasanya yang dimaksudkan dengan nahnu di sini di situ adalah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah fungsi dari al-ikhtisas. Tayyib ya, naktafu ila hunah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik shallallahu ilaaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tayyib nabo